Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah Karya Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala Kita sampai pada penjelasan beliau Al-Asas Al-Ladhi tubna alaihil jama'ah Hum ashabu Muhammad SAW Waradiyallahu anhum ajma'in Wahum ahlu sunnah Wal jama'ah Faman lam yakut anhum Faqad dhalla wa btada'ah أقول لبي داتن ضلاله وطلالا والضلال واهله في النار Adapun dasar yang berdiri di atasnya al jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu Dan mereka lah ahlu sunnah wal jamaah Maka yang tidak ambil dari mereka Dia telah sesat Dan terjatuh kepada bid'ah Dan setiap kebid'ahan adalah sesat Dan kesesatan Serta orang-orangnya ada di neraka. Oleh Iya Tuwilla. Penjelasan dari beliau ini terkait pondasi yang menjadi akar bagi al-jamaah yang wajib. Untuk dipegangi yang wajib menjadi rujukan bagi umat ini ketika ada perselisihan mereka lah yang menjadi penentu orang-orang terbaik. Pada umat ini Maka al-jamaah Maka na'alaihi sahabah Ashabu Rasulullah Ajaran yang ada pada Para sahabat Baik itu Akidah mereka hukum ibadah akhlak suluk dan lain sebagainya para sahabat Rasulullah sallallahu mereka didefinisikan Sebagai orang yang bertemu dengan Rasulullah Beriman kepadanya Dan mati di atas imannya Walaupun pertemuan itu sejenak hanya sebentar Dengan demikian setiap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu beriman dan mati di atas imannya masuk di dalamnya beberapa dari mereka yang sempat murtad tapi kemudian bertobat dan mati di atas imannya. Karena ada bukan sekedar teori seperti Ash'ath Ibnu Qais dan Tulaihah Al-Asadi. Begitu pula Amr Ibnu Ma'di Garib atau Amr Ibnu Ma'di Yakrib Begitu pula disebutkan Uyainah Ibnu Hisn radhiyallahu anhum sempat terjadi riddah pada mereka murtad ya karena fitnah yang terjadi tapi kemudian Allah beri taufik pada mereka bertobat kembali kepada para sahabat yang lain dan meninggal di atas imannya maka mereka ini tidak keluar dari definisi sahabat tetap dikatakan sahabat rasul dan itu syarof keutamaan kemuliaan baginya sebagai sahabat karena dengan itu berarti dia masuk dalam generasi terbaik umat ini khairun nasi qarni sebaik-baik manusia atau umat ini adalah generasiku ya ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Keutamaan mereka banyak di dalam Quran maupun Sunnah Di Quran antara lain dalam Al-Fatah 29 Allah sebutkan Muhammadur Rasulullah Walladzina ma'ahu Asyidja'u alal kufar Ruhama'u bainahum tarahum rukuan sujud dan ya batahu nafadla minallahi Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya keras kepada kufar rahmat kepada sesamanya kamu dapati mereka itu ruku sujud berharap keutamaan Allah dan keridaannya dipuji oleh Allah dalam ayat Begitu pula di dalam at taubah 117 Laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirina wal ansar Walladzina taba'uhu fi sa'atil usrah Min ba'di ma kada yazigu kulubu farikim minhum Thumma taba'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim Allah telah berikan tobatnya pada Nabi dan muhajirin dan ansor yang mengikutinya dipuji oleh Allah dimuliakan sebagai orang-orang yang bertobat. Dan diterima taubatnya oleh Allah Juga dalam firmannya di at taubah Ayat 100 Wa sahabikuna al-awaluna minal muhajirina walansar Walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradhu'an Wa aadda jannatin tajri tahtahal anhar Khalidina fiha abada dari kalifahul A'zim. Asabiqun al awalun dari para muhajirin maupun ansor. Mereka yang bersegera dan berlomba dalam keislamannya, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Dan yang mengikuti mereka dengan ehsan Allah ridhoi mereka Mereka pun ridho kepada Allah Sebagai keutamaan mereka Allah dahulukan ridho Allah kepada mereka Sebelum ridho mereka kepada Allah Radhiallahu anhum Waradhu an Allah ridho mereka Baru kemudian Allah katakan Mereka pun ridhoi Allah dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi mereka di dalamnya dan itu kemenangan yang besar. Dan ayat-ayat lain banyak antara lain dalam Al-Hasyr. Setelah Allah sebutkan keutamaan mereka, Walladina jau' mimba adhim. Ya quluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana nalldhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillalan lilldhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa mengucapkan wahai rob kami ampuni kami ampuni saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman para sahabat dan jangan jadikan Di dalam hati kami Kebencian Kepada para sahabat Orang-orang yang beriman Jangan kau jadikan Permusuhan Di hati kami kepada mereka Wahai Rob kami Sungguh kau maha penyayang Lagi maha pengasih Maka setelah para sahabat Diperintah untuk mendoakan baik Mencintai mereka Memuliakan mereka Bahkan Berdoa Agar mereka Tidak menyimpan bibit Kebencian Dan permusuhan dalam hatinya Kalau itu ayat-ayat Quran Demikian pula sunnah Rasulullah pun memerintahkan Untuk para sahabatnya dimuliakan Untuk diikuti Ajarannya Dijadikan toladan Oleh karena itu Beliau katakan Ketika ditanya tentang al-jama'ah Hum Mithluma ana alihil yaum Wa ashabi mereka adalah selama mengikuti mencontoh aku dan para sahabatku, maka dijadikan sebagai tolak ukur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolak ukur kebenaran, tolak ukur jamaah mengikuti aku dan para sahabatku sebagaimana dia bertolaadan kepada Rasulullah diajarkan agar dia pun seorang muslim mertolaadan kepada para sahabat juga itu yang Rasul wasiatkan dalam hadis Irbad bin Sariyah kalau umat ini mendapati perselisian yang dahsyat fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin di atas itu kalau kalian ingin selamat pegangi sunahku ajaranku pegangi ajaran para sahabat para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin gigit itu dengan gigi graham kalian pegangi erat-erat tidak hanya itu Tinggalkan olehmu Jauhi segala perkara-perkara yang baru Yang diada-adakan Setiap ajaran yang menyalahi Para sahabat Artinya yang tidak dikenal oleh para sahabat rasul Dalam agama ini mereka enggak pernah kenal, enggak pernah tahu, enggak pernah mengamalkan, tidak pernah meyakini dalam akidahnya tinggalkan olehmu. Karena merekalah yang benar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battah meriwayatkan dari Umar, radhiyallahu an, saat beliau khutbah, Umar katakan, "Kamafina Rasulullah, kamakami fi ikum. Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami, sahabat, sama seperti posisiku berdiri di depan kalian." Kemudian Rasul katakan Ahsinu ila ashabi Baik-baiklah kalian kepada para sahabatku Wasiat Rasulullah Hormati Muliakan Para sahabatku Cintai Atau di lafad lain Usikum bi ashabi Semalatinaeluh Nahum, semalatinaeluh Nahum. Aku wasiatkan kepada kalian, para sahabatku, tadi untuk dihormati dimuliakan. Kemudian generasi yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Dan Makruh kisah Bani Judayimah. Bani Judayimah ketika Khalid ibnul Walid, Rasulullah an Sahabat untuk terus berperang. sementara mereka mengat, mengucapkan subbihna subbihna Biasanya digunakan subbihna ini kami tersihir kami disihir yang mereka maksud kami sudah Islam, kami sudah Islam. Tapi dengan lafaz itu subbihna kami disihir Maka Abdurrahman Ibni Auf radhiyallahu an, Ada Melarang mereka untuk mengucapkan itu Jangan Jangan kalian katakan subikna Alhasil karena itu terjadi Perselisian Cekcok Di antara mereka Sampai kemudian Khalid Ibnu Walid saat itu sempat menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf Abdurrahman tentu ma'ruf sahabikunal awali termasuk yang pertama-tama masuk Islam kata Khalid kepada Abdurrahman kalian merasa bangga hanya karena mendahului kami Dalam Islam Cuman beberapa waktu saja Ini kalian mau bangga kata Khalid Hanya kalian Islamnya lebih dulu dari kami beberapa waktu Kami agak belakangan Islamnya Pan Mohim Ucapan Khalid ini dikeluhkan oleh Abdurrahman kepada Rasulullah SAW Khalid berkata begini-begini Disitu kemudian Rasulullah katakan hadis ma'ruf La tasubbu ashabi Jangan kalian mencela para sahabatku Fa inna ahadakum lau anfaqam ithla uhudin dahaba Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah Karena kalaupun kalian infakkan Satu gunung uhud emas Tidak akan itu menyamai Sedekah Yang dikeluarkan oleh para sahabatku Walaupun itu hanya satu mud atau bahkan setengah mud dari gandum atau apa semisal. Walaupun kamu infakkan satu gunung uhud emas tidak akan menyamai ini. Artinya hadis jelas asbabul wurud kalau dilihat hadis, kejadiannya di antara sahabat, sama-sama sahabat. Maka sahabat yang agak belakangan Islamnya dilarang oleh Rasul untuk mencela, membenci, memusuhi sahabat yang sudah terlebih dahulu masuk Islamnya. Padahal sama-sama sahabat Nabi. Khalid Ibn Walid ma'ruf sahabat Abdurrahman bin Auf juga ma'ruf seorang sahabat Dilarang Artinya terlebih lagi jelas terlarang Kalau justru yang mencela dan membenci ini Orang yang belakangan jauh generasinya Dipisahkan oleh berabad-abad Waktu Dia benci Dia celah Dia Hukumi dengan Dolim para sahabat itu Fajir, fasik Tentu jauh Lebih terlarang Perbuatan Semacam itu Yang jelas Setelah Ayat dan hadis tadi Jelas bagi kita Bahawa para sahabat Seperti Barbahari katakan Adalah asas Menjadi pondasi Yang kemudian Berdiri di atasnya Al-Jamaah Berdiri di atasnya Ahlusun Nawal-Jamaah Makanya ditegaskan oleh Barbahari Orang yang tidak mau ambil Dari mereka agamanya Akidahnya Ibadahnya Akhlaknya Maka dia telah Sesat Dia telah Tersesat dari jalan kebenaran Maka Sesatlah Kelompok-kelompok Yang Memiliki kriteria Seperti ini Makanya kemudian sesat Kaum khawarij Karena mereka Justru mengkafirkan Para sahabat Dengan anggapan mereka Sahabat Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Baik itu Ali Ataupun Muawiyah maka dikafirkan oleh khawarij seakan mereka lebih beriman, lebih takut kepada Allah, seakan mereka lebih cemburu kepada agama Allah. Sesat berarti khawarij. Karena dikafirkan, maka mereka tentunya enggak mau mengambil sunnah dari para sahabat Makanya tersesat Terus mau kamu ambil dari siapa Agama ini Yang menukilkan Dan bisa sampai ke kita hari ini Ya para sahabat Tidak ada lain Oleh karena itu Rasulullah kabarkan tentang khawarij kelompok yang keluar dari agama ini seperti keluarnya busur dari buruannya kalau ini buruannya rusa misalnya anak panah ini begitu kencangnya begitu derasnya kena dan tembus masih ke sana Maksud lari Bahkan di Muslim Seperti yang Rasul katakan Orangnya kemudian hmm, Berusaha Atau ingin melihat Besi bagian ujung Anak panah itu ingin melihat batang anak panah itu, ingin melihat bagian belakang anak panah ini, bahkan dia ingin melihat di tali busurnya, apakah ada darah atau enggak, kan tadi kena, bahkan tembus masih lari, artinya dia berharap Anak panah itu mundur Dilaris begitu Mundur lagi Sampai kepegang dia lagi Kembali ke busurnya Sehingga dia bisa ngeliat Oh betul kena ini tembus Ini ada darah di bagian depannya Di batangnya Di belakangnya Di talinya Dan itu gak mungkin Kata Imam Nawawi Artinya itu sesuatu yang mustahil Anak panah itu sudah lari dengan kencangnya, Tidak mungkin diharapkan kembali ke belakang mundur, Sebagaimana anak panah itu mustahil kembali ke belakang mundur, Begitu pula khawarij, Tidak mungkin diharapkan taubat, Tidak mungkin diharapkan kembali kepada sunnah, tidak diharapkan mereka itu menjadi baik Kembali kepada kebenaran Jalan ahlu sunnah wal jamaah Jalan salafus salih Dan Rasul katakan pula kalau mereka itu Syarul khalqi wal khaliqah manusia terjelek terburuk bangkai terbusuk terjelek yang ada di kolong langit ini Rasulullah pula katakan mereka itu kilabunar anjingnya neraka para ulama sebutkan karena mereka selama di dunia Ya seperti anjing Yang begitu ganas Yang begitu liar Kejam Ya kalau anjing Jenggongi orang Mungkin orang kaget, bikin orang ketakutan Mungkin tidak hanya itu, nerekam orang Gigit orang, nyabi-nyabi orang Mungkin sampai tingkat membunuh Dan seperti itu khawarij. Beringas dan kejam Kepada orang Seperti yang mereka Pertontonkan Dibantai, dibunuh, dibom Tidak ada rahmat kasih sayangnya Mereka bersifat seperti anjing di dunia Di akhirat pun Dibalas sama Menjadi anjingnya neraka Ya Tuwhillah. Demikian karena mereka tinggalkan sunnah yang dibawa dan disampaikan oleh para sahabat Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka enggak bermanfaat bagi mereka, kalaupun mereka baca Quran seperti yang Rasul katakan. Enggak ada gunanya bagi mereka, kalaupun mereka banyak solat, ibadah, hala benar. lain adrak tuhum la'atqulannahum qatlaat kalau saja aku temui akan aku perangi Kata rasulullah seperti diperanginya kaum Ad. sebab utama mereka sesat karena mereka meninggalkan sumber yang kedua di dalam syariat mereka kafirkan Mereka sesatkan Prowinya Yang meriwayatkannya Yang menukilkannya Para sahabat rasul Salallahu alaihi Wasallam Dihukumi murtad Diyakini Kekal abadi di neraka Mereka keluar Ma'ruf dari alim nabi talib dan diperangi oleh Ali Terjadi peperangan besar Antara mereka dengan Ali dan sahabat Inti dari semua ini Menjelaskan kepada kita Bahwa Orang yang berharap Ingin mendapat hidayah Mencari Hidayah Ingin kebenaran Ingin al-haq Tapi Tidak dari sumbernya yang benar Dia mengambil Allah sesatkan Karena dia mengambilnya Mencarinya bukan dari sumbernya Bukan dari tempatnya Kah hancur sudah, disesatkan. Maka Al Qur'an, as sunnah, keduanya tidak akan bisa kita fahami kita ketahui maknanya dengan benar kecuali dengan penjelasan amalan para sahabat. Makanya Imran bin Husain radhiyallahu an ketika mendengar seseorang berkata La tatahaddatu ilah bima fil Quran. Jangan kalian sampaikan sesuatu kecuali yang ada di dalam Quran. Kalau ada ayatnya silahkan kata orang ini. Jangan sampaikan, jangan bicara kecuali kalau itu ada dalam Quran. Sekilas benar, sekilas menyesal ucapan ini. Kata Imran menasehati Inna kala ahmak Kamu jahil, bodoh Awajatta fil quran Salatad duhri arba raka'at Emangnya kamu dapati di quran Salat duhri itu empat raka'at Di ayat mana Wal asur arba'an Salat asar empat raka'at ada di dalam Quran? Gak ada. Walatajhar fiseikh minha, bahkan lebih rinci, bacaannya di duhur asar tidak boleh jaher, dibaca sir, gak ada dalam Quran. Wal maghrib salah tajhar bil kira afirok aatein, walatajhar firok a, maghrib tiga rokaat, ah. di mana di Quran? Lebih rinci dua rakaat pertama jahhar, rakaat terakhir sir di maghrib, enggak ada di Quran. Walisya arba, gitulah isya empat rakaat. Tajhar bil kiraah fir rakaatin, walajahar bil kiraah fir rakaatin. Dua rakaat pertama jahhar, dua rakaat terakhir enggak. Artinya ada sunnah, ada sahabat Yang itu kita butuh Untuk memahami dengan baik Ayat-ayat Quran Untuk mengamalkannya dengan benar Maka para sahabat mereka yang menyampaikan sunnah nabinya Mereka yang menjadi sumber sunnah Maka Mereka sebagai Kudua Toladan bagi umat ini Kewajiban kita Meniru dan mengambil Menerima Dari mereka Para sahabat maka Makanu'aleh Seperti apa mereka Bagaimana akidah mereka Bagaimana ibadah Akhlaknya, dakwahnya Itu yang kita ikuti Ini yang disebutkan oleh Barbahari Rahimahullah Dan yang tidak mau lakukan ini tetap dia tinggalkan, ya dia akan sesat dan menyesatkan. Terjatuh dalam ibtidak vidin. Dengan ini agama orang. Bersambung Silsilahnya Dengan ini Agama orang Yakin dia Di atas kebenaran Karena yang dia contoh Yang dia ikuti Orang-orang yang dimuliakan Allah Dipuji oleh Allah Dipuji dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW Sehingga tenang kamu Mencontoh mereka Bertoladan Dan tidak bisa selain mereka menempati posisi itu kamu tiru dan kamu ambil agamamu dari fulan dan alan Yang tidak kembali kepada para sahabat Yang punya konsep sendiri, punya ajaran sendiri Melakukan ini, mengamalkan itu Keyakinannya begini, begitu Kamu mau ambil Kamu mau contoh, kamu mau jadikan itu tolah dan bagimu Emangnya siapa mereka? Kenapa kamu ikuti? Ada pujian Allah kepada mereka? Gak ada. Di ayat mana? Ya gak mungkin. Orang belakangan. Tidak demikian dengan para sahabat. Makanya tidak sama orang yang di atas kejelasan dengan yang tidak. Allah sebutkan afaman kala afaman kana ala bayinatin mirabbihi kaman ziyin ala husuu amalihi apa sama orang yang satu di atas bayina di atas kejelasan tahu yakin dasar dasar agamanya dengan orang yang amalan jeleknya dihiasi oleh setan sehingga tampak baginya itu baik padahal itu suu amali amalan jeleknya sesat nah kemudian barbahari juga menegaskan bahwa setiap bid'ah adalah sesat hal ini karena orang yang melakukan atau terjatuh dalam kebid'ahan yang pertama Mungkin dia akan katakan Ya Islam ini sempurna Tentu tidak butuh tambahan Tidak butuh penyempurnaan Sudah sempurna Dengan pengakuan ini Pengakuan pertama Berarti secara otomatis Dia telah mengakui Kalau dia sendiri dalam kesesatan Lalu apa yang kamu lakukan ini Dari mana asalnya Kamu sendiri tahu Islam ini sempurna Disampaikan oleh Rasulullah Itu yang difahami sahabat Sekarang kamu lakukan sesuatu Tidak ada contohnya dari Allah Dari Rasulnya Dari sahabat Berarti dia masukkan dalam agama yang bukan dari agama Yang kedua Dia mengatakan ya, Aku lakukan ini Karena bagiku agama belum sempurna Hanya perlu disempurnakan dengan ditambahi ajaran ini Perlu disempurnakan dengan ditambahi amalan ini Artinya secara Lisanul hal Dia hendak berkata agama ini masih cacat Ada kekurangannya Butuh disempurnakan oleh manusia Bahkan orang-orang manusia yang belakangan Bukan sahabat, bukan tabi'in Tentu ini tuduhan keji dan penghinaan kepada Rasulullah SAW Yang menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ucapan ma'ruf Imam Malik Barang siapa yang melakukan suatu bid'ah di dalam Islam ia anggap itu baik maka dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam penyampaian risalah berarti ada yang belum disampaikan nabi hanya enggak sempurna padahal Allah katakan al yauma akmaltu dinakum hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian semuanya, berarti Rasulullah yang menurut dia ada yang disembunyikan, belum disampaikan, sehingga perlu dia tambahi dengan ajaran dan amalan ini itu. nya kemudian dalam hadis Irbath bin Usayyah Rasulullah katakan wa iyyakum muhadatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar jaui oleh kalian segala perkara baru yang tidak diajarkan Rasulullah tidak dikenal oleh sahabat. Ah, yang semacam itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka tempatnya. Itu ancaman. Makanya Barbahri katakan kesesatan dan orang-orangnya di neraka. Baru muncul Awal-awal bibit Kebitahan langsung Dipadamkan di tempatnya Tiga orang Yang karena merasa kecil amalannya Dibanding Rasulullah Mau menyaingi mengejar Rasulullah Yang satu Bilang aku gak akan buka Terus puasa Yang satu aku gak akan Tidur malam Terus sholat malam semalam suntuk. Yang satu aku nggak akan menikah. Usibada. Itu tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dicontohkan. Marah Rasulullah. Marah besar. Hingga beliau katakan, Kenapa ada yang berkata begini, begini, begini tadi? Aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa. Aku puasa tapi aku juga berbuka Aku sholat malam aku juga tidur Dan aku menikahi banyak wanita Banyak istri Karena bukan demikian Ajaran Rasulullah SAW. Langsung dipadamkan Di tempatnya Demikian uh, Penjelasan Dari Imam Barbahari terkait asas pondasi yang menjadi pijakan al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah para sahabat Rasul saw mereka orang-orang yang kata Abu Mas'ud radhiyallahu an Di riwayat Abu Dawud tatayalisi Innallaha nadhara fi kulubil bahwa Allah Menseleksi Melihat hati dan kalbu hambanya semua, kan Allah Maha tahu. Fawajadakalbu Muhammad khairakul bil ibad. Maka Allah dapati kalbu Muhammad sebaik-baiknya kalbu. fa ba'athahu bi risalatihi wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata maka allah utus beliau sebagai rasulnya dan allah maha tahu di mana risalah itu diletakkan tsumma nazara fi qulubil ibad kemudian kembali allah lihat allah seleksi Kalbu kalbu hambanya Baada kalbi Muhammad Setelah kalbunya Muhammad Fawajadakulu Ba'ashabihi Khairakulu ibad. Maka Allah dapati Kalbu Para sahabat Adalah yang terbaik Setelah Rasulullah Fakhtarohum Li suhbati nabiihi wa nusrati dinihi Maka mereka lah yang dipilih oleh Allah Untuk bersahabat dengan Rasulnya Mengawal dan menemani Rasul dalam dakwah dan jihadnya Menyampaikan agama Allah Dan mereka lah Allah jadikan sebagai pembela agama Allah Arti dari asar ini Berarti gak mungkin Kalau Allah itu salah Dalam memilih Dan menentukan Hati yang terbaik Kalbu yang terbaik Setelah Rasulullah SAW yang kemudian itu didapati oleh orang-orang belakangan. Oh, yang terbaik adalah fulan, fulan, disebut siapa saja namanya sudah banyak selain sahabat. Karena yang terbaik, wah oh ini keturunannya bin fulan, bin fulan, bin fulan, al-alani al-fulani. Ini dari keturunan ini Ini dari darahnya itu dari ini, Kemudian itu yang dijadikan Rujukan Itu yang dijadikan toladan Itu yang dijadikan Contoh dan segala-galanya Figur Yang Dia ambil Gak mungkin Kalau memang ini lebih baik Pasti itu yang Allah pilih Tapi seperti Abu Mas'ud katakan Yang Allah lihat terbaik, Yang terbaik setelah Rasulullah para sahabatnya Maka bagi kita pun tenang Kita yakin Beragama seperti mereka mencontoh mereka Karena mereka orang yang terbaik hatinya itu persaksian dari Allah Yang terbaik kalbunya Dan makruf perkataan Ibni Mes'ud di Imam Ahmad Mangka namu ta'asyan Falyata'asa bi'ashabi Muhammad Barang siapa yang ingin bertolak dan bertoladanlah kepada para sahabat nabi fa innahum kanu abarradhil ummati quluban karena mereka yang terbaik kalbunya di umat ini seperti Abu Mas'ud katakan tadi Allah yang pilih wa amaquha ilman orang yang paling dalam keilmuannya wa aqalluha takallufan dan paling jauh dari takalluf tidak memaksakan diri dalam agamanya wa aqwamuhum wa aqwamuha hadyan dan orang yang paling lurus ajarannya di umat ini tidak berlebihan tidak pula mengurang-urangi wa ahsanuh halan dan terbaik kondisi mereka kaumun ikhtarahumullah li suhbahi nabiyihi wa iqamati mereka orang-orang yang dipilih Allah untuk menemani nabinya farifulahum fadlahum maka yakini keutamaan mereka ketahui fadilah mereka Tabi'u asarohum dan ikuti jalan mereka, ambil ajaran mereka olehmu. Fa'innahumka nu alal hudal mustaqim, karena mereka sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Selamat kamu kalau mencontoh dan mengikuti mereka. Demikian kata eben masuk Artinya dari riwayat atsar ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Mengharamkan Kebenaran Benar dalam hukum-hukumnya Ada seseorang Tepat di dalam istimbatnya Taufid Di dalam kebenaran Diharamkan oleh Allah dari para sahabat. Kemudian itu semua diberikan kepada yang setelah mereka yang benar di dalam tepat dalam kebenaran, menempati kebenaran, cocok dengan kebenaran, mendapat taufik, mendapat hidayah untuk benar dalam keridhaan Allah yang patut mendapati itu semua ternyata generasi belakangan sahabat gak mendapati itu diharamkan oleh Allah dari itu itu mustahil gak mungkin apa artinya mereka orang yang terbaik hatinya, tersuci, kalbunya terdalam ilmunya seperti Ibn Masud katakan tadi dalam arti lain orang yang paling berhak paling pantas mendapat taufik untuk benar terbimbing di dalam hidayah dalam hukumnya terbimbing dalam ibadahnya dalam amalannya dalam suluknya yang paling pantas mendapat semua itu ya para sahabat karena gak mungkin ini ada dua orang yang satu sahabat Ter, tadi kata Ibn Masud sifat-sifatnya Terbaik hatinya Tersuci Terdalam ilmunya Orang yang paling begini, begini, begini Dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabinya Yang satu tidak memiliki sifat-sifat ini Dalam kebenaran Dalam hidayah, dalam taufik Kemudian Allah berikan kepada yang ini Sementara yang ini malah gak mendapati Kebenaran, mustahil tidak ada gunanya disebutkan hati yang terbaik. Mereka yang lebih pantas, jauh lebih berhak. Karena keutamaan-keutamaan yang tersebutkan tadi. Makanya kata Ibrahim an-Nakhai, Imam law balaghani anhum annahum lam yujawizu bil wudhu'i zuffran ma hum bihi wa kafa'a qaumin wizran antu khalifa a'maluhum a a'mala nabiyyihim salawatu rabbi wa salamuhu kata Ibrahim Manakhoi kalau saja seandainya sampai kepadaku dari para sahabat aku ketahui para sahabat seandainya ini aku ketahui para sahabat dalam wudhu mereka hanya Mengusap rambutnya Maka aku akan meniru Aku gak akan lebih dari itu Uduknya seandainya Menunjukkan begitu pentingnya Meniru Mencontoh Ngambil dari para sahabat Seandainya itu yang mereka lakukan Itu yang aku lakukan Kata Ibrahim Mereka gak lebih dari itu Aku tidak akan lebih dari itu Kata Ibrahim Nakhai cukup sebagai dosa, cukup sebagai kesesatan, kejelekan Ketika suatu kaum amalannya menyalahi amalan para sahabat nabinya Apa yang dia perbuat berbeda dengan apa yang diperbuat, dicontohkan oleh para sahabat Rasul S.A.S. Sahabat nggak melakukan itu, nggak ada contohnya. Cukup itu sebagai dosa dan kejelekan, kesesatan, kata Ibrahim Al-Fawwail. Asar diriwayatkan oleh Al-Dalil di dalam sunnahnya Atau sunnah Al-Lalikai Sampai sebegitunya Para Ulama salaf Mendudukkan Dan Memahami pentingnya Mengikut dan mengambil dari Para sahabat Maka kalau kita amati semua bentuk gerakan, harokah, pergerakan dakwah dengan konsep mereka yang beraneka ragam, dengan metode manhaj dakwah yang mereka jalani tinggal dicerminkan ada tidak contoh dari para sahabat demikian seperti Ibrahim bin Hawa'i aku nggak akan melampaui para sahabat di masa Ibnu Umar saja saat itu banyak peperangan ya fitnah makluk peperangan ini salah satu dari mereka tampaknya dari orang khawarij berkata Ibnu Umar, engkau sahabat nabi ma'ruf kenapa kami tidak melihat engkau ikut dalam peperangan-peperangan perang sana, perang sini. Malang, engkau sibuk umroh atau dia katakan haji karena bagi mereka jihad segala-galanya Lihat jawaban orang yang berilmu Sahabat Ibn Umar katakan Wahai Fulan Yang aku tahu Rasulullah SAW katakan Bunial Islam Sebenarnya dia sebutkan Islam itu didirikan di atas lima pondasi: Syahadat Menegakkan sholat Menunaikan zakat Puasa Ramadhan Dan haji Baitullah. Makanya beliau sering Umrah, haji ini yang beliau Rasulullah sebutkan Berdiri di atas lima ini Islam Dan jihad tidak termasuk di dalamnya Kalaupun jihad itu benar Jihad syari Jihad amalan mulia, ibadah mulia Tapi gak masuk dalam lima rukun Disebut rukun karena dia teragung, terpenting, termulia nggak masuk di dalamnya. Nomor sibuk dengan ini lebih baik. Apalagi yang belakangan-belakangan dalam dakwahnya para sahabat begitu mementingkan tauhid, pembenahan aqidah. Luruskan ibadah dan akhlak Sulu Sementara Generasi-generasi Belakangan Malah mengabaikan Dan mensepilihkan itu Dianggap itu memecah belah umat Dianggap itu masalah khilafiyah Tidak perlu diangkat Tidak perlu ini Maka siapa yang kamu contoh siapa yang kamu jadikan rujukan Setelah kita fahami Keutamaan dan sifat-sifat Para sahabat tadi Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi ala ala Muhammad Kita persiapan zuhur Subhanahu wa bihamdika Asyadu ala ilaha ilaan Astagfirullahaladzim Walhamdulillahi rabbil